Pak Heri, selamat siang. Ya. Ya, silakan, Pak. Ya, saya rasa anggota DPR-nya itu nggak pernah sekolah, kali Bu.、Uh -huh. Karena mereka nggak mikir kalau yang menggunakan mobil. a l a u menggunakan mobil, mereka mesti menggunakan antutan umum. Antutan umumnya sudah siap belum? Ya,、nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekarang. Karena umumnya sudah siap, sudah enak untuk dimaikin. Saya y a k i n semua pemilik kendaraan pribadi i t u akan beralih menggunakan kendaraan umum Masalahnya sekarang kan kendaraan umumnya yang tidak layak untuk dinaikin gitu loh Tidak nyaman lah Apalagi untuk, untuk yang daerah kita yang dari daerah d a a e r h seputar tinggi ya Dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi atau Depok Itu kan s a r a n a ke tanah itu susah sekali gitu loh、mm -hmm. Saya rasa、e, kalau memang mereka m e m g u s u l k a n gitu loh Salah kalang terbaiknya anggota DPR itu coba untuk naik ang angkutan umum Nah mereka t a r u boleh memberikan pendapat seperti itu s i l a k a n mereka naik kendaraan umum dulu Rasakan penderitaan masyarakat Nah baru mereka boleh ngomong Karena saya rasa anggota DPR itu n gak g pernah sekolah bu Oke, Terima kasih Terima kasih Pak Heri Kemudian Pak Arief selamat siang Siang bu Ya s i l a k a n Pak Saya ingin komentar ya Itu para anggota Dewan, kalau mereka,、e, mereka bukannya mencari akar permasalahan ya. Akar permasalahan itu kan adalah kemacetan dan juga sarana transportasi umum yang seperti dari Pak Eri yang katakan itu. Jadi intinya itu kita tidak menyelesaikan solusi akarnya itu malahan seolah-olah dalam arti itu memperbesar ya income daripada pajak itu, pajak perparkiran. Supaya mungkin ya bisa ada anggaran yang lebih untuk bisa dijadikan studi-studi banding lagi gitu Atau nah, kalau kita melihat tentang perparkiran ya Bu ya、uh, Selama ini perparkiran di Jakarta itu banyakan dikelola oleh orang-orang yang ya kalau kita ngomong itu preman gitu loh Mereka itu s e o l a h l a h misalnya itu di Jalan Gajah Madah yang b u r、hmm. u Yang parkirnya itu Rp2.000 itu bisa minta sampai、uh, Rp5.000 sampai Rp10.000 Eh,、nah, terus kalau diminta i n karsisnya itu malahan marah-marah gitu loh.、Mm -hmm. Jadi, gimana pakai sistemnya itu yang diroba, atau istilahnya itu bagaimana mengatasinya gitu loh? Jadi, bukan、uh, langsung dinaikin atau apa segala untuk mengurangi kemacetan, a t a u、uh, untuk supaya mereka pindah ke moda transportasi yang lain.、Okay. Saya yakin itu tidak mengurangi juga gitu loh, karena bagi pemilik kendaraan yang mungkin saja naik sepuluh kali lipat masih belum. t e r l a l u itu tapi untuk、uh, akad permasalahan transportasi itu selalu begitu saja itu tidak dikembangkan、Baik. itu saja terima kasih terima kasih Pak Arief Pak k r i s selamat siang ya selamat siang s i l a k a n Pak a n yang y a punya pemikiran itu n g g a k punya otak gitu ya yang pertama dengan、uh, menaikkan artinya kita mentolerir bahwa boleh parkir di bahu jalan yang kedua Jelas, selama ini kan sumber apa sumber daya daerah yang melalui perpakir kan dikorupsi. Sehingga mereka menciptakan lahan untuk korupsi lagi. Dan yang ketiga, ya sekarang ini masyarakat e n i kan terus dipaksa untuk,、uh, untuk dibebani ya. Artinya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Dan kalau dibilang Rp5.000, dia kan harus hidup. Dia mau gak mau, dia mesti cari jalan keluar agar tetap bisa bayar Rp5.000 kan. Dia butuh parkir. Terima kasih. Terima kasih, Pak k r i s Kemudian Pak Leo, selamat siang ya. silahkan Pak, komentar、uh, saya melihat transportasi memang、uh, untuk mengurangi market itu gak bisa bu. kita ada ekonomi、uh, ekonomi a k s e s dengan harga 5 ribu kita kan bukannya turun di kota atau turun di b e k a s i atau turun di Bokor terus gak kemana-mana lagi ya kita harus pakai kendaraan lagi Bu jadi kalau misalnya、uh, untuk mengurangi paketan itu memang、uh, dari dulu gak bisa gitu loh kalau mau naikkan market ya harus h a b i s a dulu lancar nih kita、uh, untuk untuk transportasi masyarakat jadi boleh dinaikan parkir sekarang park parkir juga kita kapis gak ada gitu loh terima kasih terima kasih Pak Leo kemudian Pak Edison selamat siang selamat siang Bu silahkan ke pantaran a d a Pak gubernur, wakil gubernur dan pejabat lainnya yang membidangi punya otorisasi tentang perparkiran telah mati rasa telah buta, telah tuli kenapa? jangan dikira kita bawa mobil Karena kemampuan yang sudah hebat, karena memang mereka tidak mampu menyiapkan angkutan yang layak. Coba kita review dulu Trans Jakarta ketika naik pada awalnya sering naik Trans Jakarta menuju Sudirman. Selamat datang di Trans Jakarta katanya masih bagus mobilnya. Sekarang selamat datang di Trans PPD jilid kedua. Jadi saya harapkan. パジャバットやんが出てくるセブロラクナッバナイディリマシンマシンジャンマラコカンハーヤンバタンタンディランダイアッダンプタングンジャオアカンドルウァンパーキャッサーマインティプタングアカンドルアカンマスコチェクトリーバディマスアンアナッニャーナインハロスディラクナッバタングアブルウァンパーキャッサーマインセブロンディラクナッバタングアブルウァンパーキャッサーマインディアッサーマインディラクナッ maka lakukan ini terlebih dahulu terima kasih terima kasih Pak Edison Pak Alex selamat siang selamat siang Bu y a s i l a k a n Pak e l a m a t menurut saya sih mendingan anggota DPR Ibu b a r Keraja Bu e k e r j a emang gak ada、uh -huh. ngomongin Uang Negara aja Ibu b a r kan a n a Bu terima kasih oke baik terima kasih、ya. selamat siang Pak Gilbert Pak Gilbert selamat siang y a Bapak Tris selamat siang y a s i l a k a n Pak Tris selamat siang komentar Anda Iya, kalau lima kali lipat saya rasa kurang banyak ya, harusnya seratus kali lipat ya.、Uh, karena saya pikir kalau yang bisa berbicara seperti begini ya, ini kurang memakai logika ya.、Hmm. Kalau dia memakai logika ya, dia akan membereskan dulu transportasinya. Sedang sekarang orang menunggu Basuwi saja, tengah jam baru datang satu kali, satu lima satu. makanya alangkah baiknya yang bicara itu ikut menumpang busway k ikut melihat kondisi transportasi di Jakarta baru bisa berbicara jadi orang suruh menukar transportasi dari naik kendaraan dari apa namanya membawa kendaraan berpindah ke ke, ke, ke ke transportasi lain itu harusnya kan mesti dipelajari dulu jangan、hmm. hanya berbicara praktek hanya teori-teori-teori ikut terjun, lihat bagaimana keadaan transportasinya、uh -huh. ya kan, menunggu setengah jam itu kan hanya orang bego dan bodoh terima kasih Pak t e g u h selamat siang, ya, siang komentar Anda iya minggu yang lalu, yang mencalahkan yang bikin macet motor、uh -huh. sekarang tindakannya, parkir akan dinaikkan kalau parkir akan dinaikkan itu ha hanya akan apa, memperbesar ruang korupsi d o g u Yang membuat macet, itu sebenarnya kalau tahu, angkot jangan ditambah lain angkot.、Uh -huh. Kemudian Metro Mini, itu biang-biang macet itu kendaraan umum-umum itu. Kemudian b a s w e y itu, yang di Pulau Gajung, saat kebetulan kan tadi saya di g e r a n d a i b e t a s i Pulau Gajung itu b a s w e y terusin sampai di Aqua, itu kan masih wilayah Jakarta. Itu angkot yang sepanjang KM22 itu hilang semua itu,、uh -huh. baru teratasi. Itu contohnya yang di sini, Salp. lain pinggiran juga sama angkot sama m e t r mini itu b i a n macetnya tuh bu nah, makanya、ya. jangan ditambah rata baru baik angkot maupun terima kasih bu terima kasih pak Andre selamat siang ya selamat siang komentar apa、uh, n anda jangan masalah kemacetan diusaha kutautkan dengan harga parkir, ini ada satu akal-akalan dari yang tadi yang pengelola parkir n y akal-akalan, a ini bukan, ini gak ada hubungan sama sekali, m a s i itu gak ada hubungan sama sekali dengan biaya parkir yang dinaikkan、hmm. a p a l a g i u s t r u akan menjadi ekonomi biaya tinggi, ekonomi yang sangat memberatkan masyarakat coba yang kalau parkir di mal sampai dua ribu lima ribu ini、uh, rasanya akal akalan tuh mereka yang mengeluarkan、uh, peraturan di jalan parkiran e m b ya nggak ada hubungan macet itu di satu kota dengan menaikkan harga parkir kemudian nggak macet nggak ada hubungannya、hmm, jangan meniru n i r u l a h negara Amerika atau negara lain begini jaga r a begini kita nggak usah perlu meniru kita ukur dulu d e n g kemampuan ekonomi bangsa kita gitu.、Hmm. Baik, terima kasih, terima kasih, Pak Lutfi. Selamat siang, selamat siang. Silahkan, Bapak komentarnya ya. Kalau misalnya tari k parkir yang boleh-boleh a j a tapi tujuannya harus diubah r dulu, bukan untuk mengurangi kemacetan, tetapi menambah pendapat t a n t adik daerah.、Gitu. Untuk mengurangi kemacetan, bukan menaikkan pariparkir. Tari parkir dinaikkan, nanti efeknya akan timbul parkir, -parkir. parkir liar, banyak parkir liar. yang terjadi sehingga justru akan menambah kemacetan、hmm. tujuan、uh, kalau misalnya mau mengurangi kemacetan justru yang diperbaiki adalah p a b r i k t r a n s p o r t a s i dulu, dengan p a b r i k t r a n s p o r t a s i yang bagus, orang-orang atau masyarakat akan b e r p i n d a h k e m b a i k t r a n s p o r t a s i o n dan otomatis akan meninggalkan mobil pribadi、gitu. kalau minggu lalu motor yang akan dikurangi karena dibilang d、uh, i a n g kemacetan、hmm. kenapa justru kok k a r g a Jakarta pakai motor semua aja パーリーさんはやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやん apa pemilik mobil Jakarta kan sudah bayar pajak semua, d u l u lah dong yang benar per perparkirannya, jangan c u m a mau cari kesempatan k o r u p s i itu bapak siapa s i tadi itu yang ngasih ide itu dari perparkiran suruh, suruh、hmm. tanya suruh s u s i dulu lah, suruh minggir aja、hmm. kalau nggak mampu minggat dari kedudukannya itu,、hmm. jangan bikin susah masyarakat.、Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak John selamat siang. Selamat siang. Komentar anda Pak. ya yang aku ahlinya ngatasi k e m a s e t a n kemudian para p e m b u a t keputusan ini sudah pernah pernah masakan jalan-jalan r a y a tanpa foriter nggak ya? m u n g i n y a mereka juga harus merasakan dulu, Kata -kata. Ya, Kata -kata. Ya, Kata -kata. jangan tidak oh saking jalan r a y a r tapi m u n g k i n y a pakai foriter terus kemudian bikin macet semuanya menambah kemacetan.、Hmm. Terus kemudian juga saya pikir p e n g u s u h パーテいーセンターのシーアポートセンターはパーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャラパーティいマン、ジャラパーティーマいジャラパーティーマン、ジャラパーティー k ン、ジャラパーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャは、パーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャラパーティーマン、ジャラ Ini m e n u n b u suku yang memang m a n a s r Tapi r mungkin pasti harus dihati-hati yang lanjut Baik, terima kasih Pak John Pak Gunawan, selamat siang s Iya, a n g i komentar a n y a Pak Gun、ah, Kalau menurut saya, sebaiknya itu pejabat-pejabat Jangan asal ngomong p u s i n g n y a dia turun Nggak ada yang kan studi dulu Pelajari sebab-sebab k e n g a c e t a n itu apa Apa bisa itu dengan menaikkan harga parkir terus otomatis, marketnya hilang n gak g mungkin, orang kan harus berpergian, orang harus bekerja apapun dia akan jalankan sedangkan transportasi umumnya tidak memadai p a s t i a k a n memakai kendaraan dia sendiri kalau、hmm. nah, menurut saya itu benar yang harus dibenahi itu angkot, metromini sembarangan ngetel dan s a y a h e r a n angkot begitu banyak, kenapa izinnya dikeluarkan terus kan、hmm. orang yang n g ambil angkot juga itu kan cara ajarannya gimana itu asal d i b a t langsung kalau k e i z i n mesti dia nggak kan, s u dulu i daerah ini perlu angkot berapa mobilnya yang perlu, jangan sampai kasian h juga itu angkot sampai ngetem, mesti nya kan dia nggak boleh ngetem, langsung harus jalan,、hmm. tapi kan dia tepat kan g e t e m karena kalau nggak, pasti kalau orangnya nggak ada, penumpang nggak ada, dia nungguin karena dia harus jenjar setoran, coba kalau a n g k o t j a dikurangi, kan o t o m a t i s dia kan nggak berbuat トカピウィアキトカジャバクジャバクジャバクジャバクジャバクジャバクジャバ Atau ngetem sembarangan Kalau parkir dinaikan k 100 ribu pun saya setuju a s a l k a n Busway, MRT Semua sudah berjalan dengan baik Yang penting sebenarnya itu Pemerintah harus melihat Transportasinya umum dulu、mm -hmm. Itu berjalan baik Baru parkir dinaikan k 100 ribu atau 100 juta pun saya setuju Oke,、okay. terima kasih, kasih. Penelpon terakhir, Bapak Tony, selamat siang Silahkan Pak Iya ya itu ide-ide gila ya hubungannya apa paket sama p a r k i r g a k ada hubungan sama sekali n g a k rasional itu orang n g a k sekolah itu proses e k o l a h n y a rasional kalau di mana ini di Singapura atau di mana di o n g k o n g itu itu ada subway di bawah tanah lancar semuanya orang b i s a n g g a k perlu b e k a r a s i i n i di mana di atas jenggala s e j a l a n y a n g panjang yang di a t a s a j a seperti ini jadi jangan Sekarang gini, uang parkir yang ada aja, uangnya sampai 60%、hmm. sekarang n s e nih. Apalagi nanti, a t a u gila semua u、hmm. itu. Ide -ide gak bener itu ide-ide n g g a k benar itu. Rusak, rusak. Ini n e g a r a n n y a rusak. Sampai a ke kiamat a k a l rusak ini. Oleh ide-ide n g n a n g i itu. Kalau transportasinya udah lancar ya, semuanya oke.、Okay. Siapa y a n b u a k e n a r a a n capek, bensinnya mahal. Jadi nggak nggak n y a n g s u ngomong n g orang yang lewat dalam kota itu bilang ngomong-ngomong i l a itu. Baik. Terima kasih Bapak Tony. Halo Pak Riki. Ya selamat siang. Ya silakan Pak Riki dengan komentarnya.、Uh, dewan Transportasi Kota ini kelihatannya kurang kreatif. Padahal sebenarnya otak manusia itu kan terdiri dari satu triliun sel. Yang baru digunakan i t u baru seratus juta, seratus miliar. Berarti masih ada sembilan ratus miliar yang bisa digunakan lagi kreatif dong sedikit. Makasih. Ya terima kasih Pak Riki Pak d e d i y a selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Ya Pak tadi Dewan Pertimbangan apa Pak, namanya Pak? Dewan Transportasi Kota Jakarta、oh, Pak Dewan Transportasi ya Bilang tanggung kalau lima ribu Pak Mendingan sepuluh ribu Pak Supaya lebih s e p i jalanan Itu kan orang-orang yang gak mau pusing Pak Gak bisa, gak bisa atur、uh, transportasi Yang mau jalan gampang Caranya begitu Pak Terima kasih Pak Ya terima kasih Pak d e d i Pak Sony Halo, Halo. マキャパンダーレ。 k e i k a harus dengan suatu integrasi, terkait berbagai pihak gitu, jadi enggak dewan transportasi, k o t a enggak dewan, perwakilan rakyat, enggak di apa, yudikasi, semuanya enggak pakai ustad, t e r j a i n y a makasih, y a terima kasih, Pak Soni, Pak Luxes, halo, Hah, halo, y a silakan pak. sore, sore, y a menurut saya, kalau dari d a l a n transportasi kota hanya dengan ide. menaikkan tarif parkir bagaimana untuk nanti kelak ketika kita perusahaan untuk operasional akan jadi lebih mahal m a h a s e m u a itu aja iya, baik terima kasih Pak l u k s a s Pak Iksan s i l a k a n Irman Pak Irman? iya, Iya s i l a k a n Pak hanya mau komentar aja Pak, itu Dewan Transportasi Kota kayaknya udah putus asa tuh Pak jadi udah gak ada ide lagi itu aja Pak, terima kasih i ya terima kasih Pak i r f a n Pak Joni. Halo, selamat siang Pak, m a n g i k u t a n Pak. Ya, silakan Pak Joni.、Uh, Dewan transportasi kota itu nggak bisa melihat seperti kayak di negara lain. Kalau memang kita,、oh. rati, kita juga bawa mobil nggak mau macet-macetan, capek. Coba lah, digunakan dong、uh, kemampuan dari Dewan Transportasi Kota. Terima kasih.